Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Inna alhamdulillah in ahamaduhu Wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamubillalah Wa man yuklil falah hadialah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 Wakala bilātun dhalalah, wakala dhalālatin fil nār. Allāhumma salli wa salli warāk ala nabiyyin Muḥammad wa ala alaihi wa asḥābihi wa man tabi'ahum bi-ḥasan illa yamindi. Alhamdulillah. Dinskedian jemaah. Rahimakum Allah dengan ucapan puji dan syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Memberikan Mencurahkan nikmat kepada kita semua Di antaranya Nikmat Iman, Islam Dan nikmat diberi kesehatan Alhamdulillah Masih Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Semangat, istiqamah Mengisi waktu luang Untuk Beramal soleh, menambah ilmu kita, pengen tahun kita terhadap syariat Islamiah, khususnya tentang tauhid, akidah Islamiah kita bahas pada malam malam Ya, Alhamdulillah dalam majlis yang muarok, Insya Allah, kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pahala yang besar disebabkan Subhanahu wa taala sebagai muka kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kajian kita e, membahas kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad al-Mujaddid e, Syekh Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab radhallahu wa ta'ala semoga rahmat dan Allah Muhammad, tidak mempunyai beliau. Melanjutkan dalam kitab ini e, bab yang Baru, ya, yaitu bab yang ke sembilan tentang majaa fidhabil qadirillah bab tentang yaitu menyembelih kurban atau menyembelih sembelihan untuk selain Allah Subhanahuwataala menyembelihan, mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah Subhanahuwataala. Bagaimana ini hukumnya Ini eh, termasuk hal-hal yang meniadakan kesempurnaan eh, tauhidullah, ya, meniadakan kesempurnaan kalimat la ilaha illallah pada seseorang. Ia ya, diantaranya adalah eh, menyembelih sebelihan yang ditujukan untuk selain allah subhanahu wataala. Di sini bab ini menunjukkan kepada minal al waid wa annahu syirkun billahi jalla wa ala. Jadi Syekh meletakkan judul sayyidullah ra taala maksudnya menyembelih sembelihan ini diancam ya, atau sebagai peringatan perbuatan tersebut termasuk syirik Menyekutukan Allah subhanahu wa ya. ta'ala Jadi menyembelih Sembelihan untuk selain Allah Termasuk perbuatan syirik Yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ancaman neraka Ya'zab Atabhu Ini bahasa, alamnya, bahasa kitanya Sembelihan Atabhu itu diketahui wa wa iraq Atau iraqatudam sembelihan maksudnya mengalirkan darah, mengalirkan darah sembelihan ya, hewan yang boleh disembeli, bahiyatul an'am seperti domba, ya, kambing, sapi, unta. Nah, ini ibadah yang agung dalam Islam, sembeli, sembelihan, ibadah yang agung dalam Islam. Uh, ada macam penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa Ya, pertama, penyembelihan uh, untuk taqarrub kepada Allah. Seperti eh uh, udhiyah. ini ya kita ketahui ini sembelihan di disembeli, menyembelih pada 10 Muharram, ya, Idul Adha. Ya nah, ini ibadah tak kepada Allah. Kemudian juga hadiu, ya sembilan hadiu ini sembilan ibadah yang dilakukan oleh tamatu dan kiron ketika ibadah haji harus bayar hadiu. Ia bukan bayar, <coughs> menyebelih karena ya tidak memungkinkan maka dibayar dengan uang itu di, di, di, diwakilkan. Kemudian akhekah. Sembelihan AKI ini juga tak kepada Allah swt. I bentuk ibadah, ya kegagah untuk apa uh, namanya uh, kewajiban orang tua terhadap anak, hak anak dari orang tua itu AKI. Dan ditujukan untuk Allah. Kemudian sembelihan ibadah itu adalah nazar, ya nazar Seorang ingin menyembelih sembelihan. Kalau e, punya rumah Baru nah Begitu selesai rumahnya Atau terbeli rumahnya Bisa beli rumah baru Harus dijalankan nadarnya sembelihan sembilih sebelihan Kambing atau sapi ya, Maka ini sembelihan takarup kepada Allah Nadar Untuk Allah SWT ya. Nah itu e, Jenis-jenis Sembelihan Takarup kepada Allah dan bentuk ibadah jika ditujukan kepada selain Allah maka hukumnya syirkul billah syirik kemudian ada yang berikutnya sembelihan yang adya ya yang mubah hukumnya sembelihan itu iya dengan menyebut nama Allah tentu tetapi tujuannya untuk dimakan saja misalkan untuk uh, acara walimah pernikahan misalkan ya atau untuk mengundang makan tamu ya teman-teman ini hukumnya mubah ya dengan menyembelihnya dengan menyebut nama Allah supaya halal tapi sembelihannya ditujukan bukan untuk takaruk tapi hal yang mubah untuk dimakan untuk menjamu tamu untuk walimah pernikahan dan sebagainya. Ini hukumnya mubah dan harus menyebut nama Allah supaya halal ketika dimakannya. Ya, nah, maksud daripada pembahasan di sini, liwaidillah sembelihan ditujukan untuk untuk selain Allah. Maksudnya Sembelihan itu ditujukan untuk mendekatkan kepada selain Allah untuk taqarrub kepada selain Allah dengan sembilan itu. Ya. Di sembilihan yang ditujukan untuk selain Allah dengan tujuan taqarrub ibadah semua ada kemasyarakatan. Nah ini termasuk bentuk kesyirikan. Nah, ada dua hal yang harus diketahui dalam masalah penyembelihan ya sebelum membahas ini ayat darinya dua hal penting di sini maksudnya dalam hal penyembelihan sembelihan ini perlu dibahas pak internet meskipun zaman modern gini orang masih tersesat meskipun orang dianggap alim tidak memperingatkan itu perbuatan syirik dan itu soal. ya orang uh, menyembelih sembelihan ditujukan untuk jin gitu ya untuk perayaan nazarang atau e, pesta bumi dan sebagainya kemudian kepalanya dipendem ya kemudian ada orang yang sakit atau disuruh dukun untuk menyembelih sembelihan ini bahaya besar ini bisa ya harus minal millah kalau ini bisa mengeluarkan orang dari Islam bisa terjun ke neraka dan selama lamanya kalau tidak bertobat ini, alaikumsalam. apa ini sini apa namanya yang harus diperhatikan dalam hal penyembelihan? pertama di sini adalah bismillah. sembelihan dengan menyebut nama Allah. menyembelih dengan menyebut nama Allah bismillah. Ini yang pertama untuk sah. Jadi harus sembelian itu dengan menyebut nama Allah. Tapi ada nanti sembelihan menyebut nama Allah, tapi ditujukan bukan untuk Allah. Nah, nanti ada hukumnya. Intinya sembelihan itu harus dengan nama Allah. Ia diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kurban kan ditambah dengan waan, apa anfulan fulan. Kalau cukup dengan bismillahirrahmanirrahim ya Cukup uh, Yang kedua Menyembelih sembelihan Tujuannya untuk Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mendekat diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Yang pertama itu dengan ucapan lafadznya Bismillah. Yang kedua itu Al-Qosdu tujuan. Yang kedua itu Al-Qosdu tujuan. Tujuan kita untuk apa? Dipersembahkan untuk siapa? Sembelian itu. Ini yang kedua. Ini jelas hanya untuk Allah. Mengenai tentang sembelihan itu harus dengan Bismillah. Ini hal yang wajib dan zahir dan jelas nampak Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am 118 ya. Yaitu hukumnya wajib Allah Subhanahu wa taala berfirman faqulu mimma dhukira Rasulullah alaiyhi inkuntum bi ayatihi Al-An'am 118 ini sebabat jumhur Abu Hanifah, Imam malik, malik, Imam Syafi'i, imam, imam Ahmad mengucapkan bismillah itu hukumnya wajib dengan ayat ini. Faqul mimma dzikrallahu 'alaihi. Makanlah oleh kalian segala sesuatu sembelihan yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian benar-benar meyakini ayat-ayatnya ayat, ayat Allah. Maka apabila sembelihan tidak menyebut nama Allah, Fahada Allah diuhihlah dulu. Maka inilah yang dimaksud dalam sebuah ayat ini sembelihan dipersembah apa sembelihan ditujukan bukan untuk Allah swt, Yaitu disebut dengan nama selain nama Allah, misalkan bukan dengan nama atau nama lain. Bisa atau bisa itu dengan Nabi dan lainnya, maka ini namanya uhila diqurilah, menyebut sembelihan bukan untuk Allah atau tidak dengan nama Allah. Dalam surat Al-Baqarah 173, intinya tidak boleh mengucapkan kata atau mengucapkan nama selain nama Allah ketika menyembelih. Maka ini yang dikatakan uhlilah lihwalilah dalam surat al-baqarah seratus tujuh ini yang dilarang oleh Allah subhanahuwataala. Allah subhanahuwataala berfirman dalam surat al-baqarah 173 wa ma uhlilah lihwalilah lebih tentang hewan-hewan atau sembelihan yang harum dimakan. Allah mengatakan wa digandeng dengan mayit gitu, dengan bangkay, dengan darah daging babi. Allah mengatakan wa ma uhlilah lihwalilah dan Segala sembilihan yang tidak menyebut nama Allah, segala sembilihan yang tidak menyebut nama Allah, hukumnya haram. Hukumnya haram. Meskipun misalkan itu tujuannya untuk untuk Allah, ya, tujuannya tak Tapi ketika menyembelih nyebut nama Nabi, nama Sunnah, nama Wali, ya, nama selain nama Allah, maka hukumnya haram seperti bangkai seperti bangkai ya meskipun tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini kenapa uh, menyembelih harus mengucapkan bismillah tasmiyah? Ini <coughs> maksudnya untuk istianah pertama, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Jadi Bismillah itu mengandung kata isti'anah di dalamnya. Saya menyembelih dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua maknanya mengucapkan Bismillah itu itu memohon barokah tabaruk maksudnya mengalap berkah dengan sembelian ini. Ya, memohon keberkahan dari Allah ketika Memakannya, ketika Memasaknya dan yang lainnya Ini jadi Ya'ani adabuhu mubarakan Supaya diberkahi Sembelihannya, jadi yang pertama Musta'ina, memohon pertolongan Dengan nama Allah Yang kedua, yaitu tabarukan Memohon berkah dengan Sembelihannya itu Subhanallah, memang ada kita ngucapin Bismillah itu, itu ada keberkahan besar yang agung, ada suatu keutamaan, yaitu ketika ya ketika di zaman Nabi, Rasulullah SAW para sahabat yang nurut saja kita, karena itu perintah dari Allah. Tapi setelah zaman sekarang dibuktikan, ya jadi hewan yang disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah. Dan dengan yang menyentuh nama Allah itu ada perbedaan dari kualitas daging katanya, ya dari pokoknya lebih baik itu bebas dari penyakit, ya, ya makanya sih mohon keberkahan kepada Allah subhanahu wa taala. Pokoknya kalau sembelian yang tidak menyentuh nama Allah meskipun disembeli itu ya dia diantaranya menjadi syariat, menjadi haram. Yang kedua secara segi kesehatan katanya tidak layak untuk dimakan terus-terus dimakan. Jadi mengganggu kesehatan Jadi intinya Mengapa mengucapkan Bismillah Harus mengucapkan Bismillah Ketika sembelian Pertama, untuk memohon pertolongan pada Allah Yang kedua, tabaruk Mohon keberkahan dengan sembelian Nah Amal Qaslu, adapun tujuan Menyembeli Ini harus Ubudiyah ini peribadatan di mana maksud penyembelihannya di samping mengucapkan Bismillah juga harus lillah untuk Allah Subhanahu wa Wataala. Ya. Jadi seorang yang menyembelih sembelihan tujuannya untuk takaruk di samping mengucapkan Bismillah ini wajib. Yang kedua tujuan sembelian itu yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala nah, Makanya dari dua keadaan Dari dua tadi Garis besar Itu di Ambil empat Maksudnya bukan diambil Jadi Lahir empat kesimpulan Dari dua garis besar itu Pertama begini Menyikapi tentang sembelihan kurban Pertama Ayat baha bismillahilillah Fahadahu wa tawhib yang pertama menyembelih sembelihan dengan mengucapkan Bismillah dan ditujukan untuk Allah. Tujuan untuk Allah ini untuk takkor untuk ibadah ya Allah. Katakan tawheed. inilah Fahadah wa Tauhid. Inilah Tauhid. Inilah perbuatan orang yang bertauhid. Jadi menyembelih sembelihan dengan menyebut Allah Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Tujuannya ini untuk takkor kepada Allah. Seperti kita kurban gitu. Itu harus ada tujuan. Ibadah. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ayat bahas bismillahi lillahi rilah. Nah, jadi lahir empat hukum, maksudnya kesimpulan dari dua ini menyembelih sembelihan dengan menyebut nama Allah yang kedua menyembelih sembelihan tapi menyebut, dia menyebut nama Allah ketika menyembelih bismillah begitu Allah apa lillahi rilah tetapi ditujukan sembilan itu untuk selain Allah. Ya, tujuannya bukan lillah tapi li Tujuannya untuk wali, untuk jin, untuk malaikat, untuk syaitan, udzubillah. Ya. Hadza syirkun fil ibadah. Ini jatuh kepada syirik dalam ibadah. Ya. Nyembelihannya bismillahillahi akbar, tapi tujuannya dipersembahkan untuk jin misalkan, supaya enggak ganggu, untuk Malaikat misalkan ya untuk ataupun manusia yang diagungkan ini jatuh syirkul fil ibadah syirik dalam peribadatan. Kenapa syirik kan menyebutkan dia nyebutnya nyebut nama Allah tapi tujuannya bukan untuk Allah disini namanya syirik menyebutkan Allah. Ini jelas sembelihannya haram dan perbuatannya syirik. Yang kedua ini sembelihannya haram ya tiga orang Menyembelih sembelihan meskipun Bismillah, tapi untuk tumbal, untuk sesaji, ya. Ah ini haram, haram ya sembelihannya, dagingnya. Yang ketiga ayat baha Bismi royilah li royilah. Nah ini yang ketiga. Ketika menyembelih menyembelih sembelihan mengucapkan nama selain nama Allah juga ditujukan untuk selain Allah wahada hada syirkun fil isti'anah wa syirkun fil ibadah. Aidol ini syiriknya dobel. Ya syirik dalam isti'anah, syirik dalam masalah minta permohonan, uh, minta pertolongan dan syirik dalam masalah ibadah juga. Ketika orang menyembelih tidak menyebutkan nama Allah dengan nama yang selainnya, ya. Nama nabi atau nama malaikat atau nama uh, seseorang juga ditujukan Untuk selain Allah Ini jatuh ke dalam dua Bentuk syirik Syirik isti'ana Wasyirkul ibadah Yang ketiga Ini juga haram jelas Ini keharamannya jelas Yang kedua kadang subhan Karena dengan nama Allah Tapi tujuannya bukan untuk Allah Tetap itu haram Yang kedua ini betul-betul haram Tidak diragukan Karena ketika menyembelih Tidak menyebut nama Allah Menyebut nama yang lain Ya, makanya kita diharamkan sembelihan orang musyrik, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, eh, orang Konghucu, hanya ahlul kitab saja. Ya, ahlul kitab masih mengakui Allah. Mungkin dia menyebutkan nama Allah dalam sembelihannya itu, ya. Maka Allah membolehkan rukbah dalam hal itu. Tetapi untuk selain ahlul kitab itu diharamkan karena ketika nyembelih tidak menyebut nama Allah sama sekali. Ya. Mungkin mereka menyebut Berhala-berhala mereka, dewa dewa mereka. Ya. Yang keempat hukum yang keempat ayat ayat bahabil royi ismilla, wajjaladabi hanilla. Ini kadang jarang. Kata syirkun firubiyah. Dia menyembelih sembelihan dengan menyebut nama selain nama Allah. Ya. Menyebut nama selain nama Allah. Ya. Nama nabi nama Uh, jin atau nama yang lainnya Tetapi ditujukan untuk Allah Tapi sembilan itu di, Dipersembahkan untuk Allah Takor kepada Allah Nah inilah syirkul Firububiyah, ini syirik dalam Rububiyah ini lebih Syirik dari orang kafir jahiliyah Kafir jahiliyah ketika nyembeli enggak, di, Tidak menyebutkan Berhala tetapi Menyebutkan nama Allah Dipersembahkan untuk berhalanya Ini jatuh kepada yang kedua mereka itu. Nah, yang ini lebih batil yang keempat ini dari syirik uh, kaum musyrikin jahiliyah menyebut nama selain nama Allah dan ditujukan untuk Allah. Ini syirik rububiyah. Nah, empat keadaan ini yang benar ya adalah yang pertama. Inilah perbuatan orang yang bertauhid jadi menyembelih menyembelih sembelihan dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim dan dia sembelihannya itu tujuannya untuk takkorup kepada Allah Subhanahuwataala dipersembahkan untuk Allah Subhanahuwataala saja. Jadi itu empat macam e, penyembelihan yang ya menurut e, hukum e, apa namanya ditujukan untuk baik untuk Allah Subhanahu Wataala atau untuk selir Allah Subhanahu Wataala. Nah dalilnya di sini bahwasanya penyembelihan itu ditujukan hanya untuk Allah saja karena penyembelihan itu bentuk ibadah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am 162 sampai 163 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin Katakanlah Ini yang diperintah Nabi Muhammad S.A.W kepada Untuk ditujukan kepada manusia Sesungguhnya Sholatku Inna sholati sholatku Baik sholat farduh atau sholat sunnah Wanusuki, wanusuki Arti khususnya Sembelihanku nah, Tapi arti umumnya ibadahku Seluruh ibadah katakan nusuk ya, Ibadah manasik Manasik haji itu juga nusuk itu secara umum, arti secara umum, secara khususnya nusuk itu adalah azabhu itu sembelihan. Jadi sembelihanku atau ibadahku, seluruh ibadahku, wa mahyaya hidukku mati dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ee Tiada sebutu bagi Allah Subhanahu Wataala dan demikian itulah yang diperintahkan Kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyembah, menyerahkan diri kepada Allah. Maksudnya di zamannya, di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama kali Muslim. Tapi sebelumnya kan para Nabi itu Muslim. Kata-kata. Wahana awalul awalul muslimin dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah, maksudnya di zaman beliau Rasul yang paling pertama menjadi muslim. Nah, di sini dalam ayat yang agung menunjukkan bahasanya sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu Watahu. Jadi persembahan hanya untuk Allah Subhanahu Watahu. Nah, dari ayat ini ada, ada apa faidah? Kata inas salati wa semuanya salatku dan sembelihanku ini maksudnya tauhid uluhiyah. di dalam ayat ini ter apa namanya terkandung dua jenis tauhid. Salatku dan sembelihanku ini tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah. Ya, peribadatan salatku dan sembelihanku untuk Allah. Jelas ini. Yang kedua, wa wamamati Lilah, ya Robil hidupku dan matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam ini Tauhid <coughs> Nubiyah. Tanya hidup kita, mati kita untuk Allah subhanahu wataala. Allah yang mengatur kehidupan, Allah yang mencabut nyawa kita, ya, kapan meninggal, di mana meninggal, ya, hanya untuk Allah subhanahu wataala. Hanya hidup kita untuk berkhidmat, beribadah kepada Allah dan meninggal kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah semuanya. Nah, dari maksud salat di sini penjelasannya yaitu salat lima waktu dan salat-salat sunnah Semua salat hanya untuk Allah. Ya, tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah, maka jatuh ke, ke dalam kesyirikan. Wa maksudnya azabhi di sini sembelihan secara khusus, secara umumnya, seluruh ibadah namanya nusuk <coughs> wamahya ya ini maksudnya adalah yang mena, yang memberikan kehidupan, yang menjadikan manusia hidup se sebelumnya mati adalah kos menawatah, kemudian yang menghidupkannya lagi wamati maksudnya yang ya, hid, apa, matiku di sini untuk kos menawatah, maksudnya Memohon kepada Allah Untuk meninggal dalam iman dan amal soleh Ya kata-kata Memati lillahi alamin Dan matiku untuk Allah Maksudnya mati di atas iman Dan amal soleh Ini kebahagiaan Ya wala tamutu na ilawang muslimun Kata Allah, jangan kalian meninggal dunia Kecuali kalian dalam keadaan muslim Islam Ya maka Mohonlah terus dari sekarang Supaya di Apa dimatikan dalam keadaan muslim dalam husnul khatimah kata-kata lillahi rabbil alamin untuk Allah Tuhan maksudnya memurnikan seluruh macam ibadah untuk Allah SWT wa mengharapkan wajah Allah SWT wa ya, mengharapkan wajah Allah SWT wa ya, mengharapkan ridu Allah dan pahala Allah SWT Tadi sudah disimul tentang hidupku ini maksudnya di tangan Allah swt. Allah yang mengatur ya, kehidupan seseorang. Eh, kapan dia, eh, men, eh, kapan dia hidup, kapan dia meninggal dunia Allah yang. <coughs> nah ini adalah ayat ini terkandung dua. Tauhid, Tauhid Uluhiyah ditunjukkan innal salati manusuki dan tawhid hubiyah ditunjukkan oleh Mahya wa mahti li rabbil alamin. Syarat penjelasan mengenai ayat yang agung ini dalam surat Al-An'am 162-163 Allah Subhanahuwataala memerintahkan Nabi-Nya yang Mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mengabarkan, menginformasikan kepada orang-orang musyrik yang mereka itu yang orang musyrik itu menyembah Selain Allah Subhanahu Wataala, mereka orang musyrik menyembah selain Allah Subhanahu Wataala di samping menyembah Allah. Supaya dikabarkan kepada mereka bahasanya solat beliau, seluruh solat beliau ya, kaum muslimin juga, sembelihan beliau dan seluruh apa yang dikerjakan beliau dalam kehidupannya berupa amal-amal soleh, ya dan tentang apa eh, kematian. Kematianya beliau di atas iman dan amal soleh itu semuanya yang demikian itu semuanya ibadah kehidupan beliau kematian beliau di atas iman dan amal soleh, itu lila kita lila dunamansiwa itu hanya untuk dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa taala ya tanpa tanpa untuk apa yang lainnya apa bukan untuk yang selain Allah subhanahu wa taala ya dan beliau disuruh untuk mengabarkan kepada kaum musrikin Bahasanya beliau adalah orang yang pertama kali Tunduk, berserah diri Patuh, taat Kepada Allah Subhanahu SWT Beliau adalah orang yang pertama kali Tunduk, patuh, berserah diri Dan taat kepada Allah Subhanahu SWT uh, Di zamannya di, ya, di, di zaman beliau Umat Islam ini, ya, di, zaman beliau. di zaman beliau yang pertama kali Mengajarkan Islam adalah Beliau SAW tidak ada yang lain. Sedangkan kalau awalul muslimin atau kata awalul muslimin itu adalah para para nabi kalau diurut dari sebelum rasulullah. Tapi awal muslimin di umat ini adalah beliau setelah kali besar. Nabi Ibrahim muslim, Nabi Nuh muslim, Nabi Adam muslim maksudnya kata-kata dan -kata, aku yang pertama menyerahkan diri kepada Allah di umat Islam yang sekarang ketika di zaman beliau sampai hari hari kiamat kesimpulan dari ayat ini yang faidah maksudnya yang diambil dari ayat yang aku yang pertama innal salatul musuk ibadah yang pertama faidahnya bahwasanya salat dan sembelihan itu macam atau jenis ibadah ya jelas sholat dan sembelihan itu adalah termasuk ibadah Allah yang kedua bahwasanya seluruh amal seluruh amal-amal seorang hamba ya, seluruh amal-amal soleh seorang hamba di kehidupannya apabila diniatkan atau Ya dimaksudkan ibadahnya itu untuk takarub kepada Allah maka apa jadilah menjadi sebuah ibadah untuk Allah Subhanahu Watahu. Seluruh amal soleh seorang hamba Muslim di dalam kehidupannya kalau niatnya untuk takarub kepada Allah dinilai menjadi sebuah ibadah. Maksudnya begitu. Kalau yang jenis ibadah yang yang yang, yang jenisnya apa macamnya ibadah seperti sholat gitu ya haji ya jelas itu ibadah. Tapi ada amal saleh yang itu bukan e, ibadah mahdoh gitu kan ibadah mahdoh ada ibadah itu ibadah mahdoh ada goyroma mahdoh. Dan yang ibadah mahdoh jelas itu menjadi nilai ibadah. Jadi, kalau memenuhi syaratnya dua ikhlas dan itibar. Yang goyroma mahdoh ini Amal soleh yang Bapak Mahdoh, kalau tujuannya, niatnya untuk takkorup kepada Allah, ini bernilai ibadah. Ya, seperti orang silaturahim, misalkan gitu ya. Niatnya takkorup kepada Allah, maka menjadi nilai ibadah. Kalau niatnya bukan selain Allah, karena ingin pinjam uang, karena ingin ketemu saja, nggak nilai, nggak bernilai. Kemudian ketika seorang apa misalkan uh, mendatangi istrinya Berhubungan badan, itu hal mubah Itu kebaikan juga <tuh> Tapi kalau niatnya bukan takorub kepada Allah Niatnya, takorub istilah apa maksudnya Menjaga kehormatan Mencukupkan dengan yang halal Membahagiakan istri mem Menjaga kehormatan istri Ini niat takorub, maka nilainya ibadah Rasulullah SAW FIi budi'i ahadikum sadaqah Ya di dalam kemaluan kalian itu Ada sodakoh Maka para sahabat kera Apakah kami melampiaskan nafsu kami Sahabat kami kepada istri kami Itu ibadah Itu itu sodakoh maksudnya Iya kata Rasulullah Bagaimana kalau Ini namanya Ini kias juga Bagaimana kalau itu diletakkan Di, yang, di tempat yang haram yang menjadi haram Maka dikata, diletakkan di tempat yang halal Menjadi berpahala jadi itu hal yang mudah saja ya bisa kalau diniatkan takaruk ibadah menjaga kehormatan diri saya ya, menyenangkan istri membagikan istri menjaga kehormatan istri supaya jangan uh, apa namanya katakan kasan selingkuh gitu ya atau ya, maka itu niatnya ibadah ada jitu yang lainnya lebihnya supaya dapat anak yang soleh dan soleha yang bertauhid atas sunnah itu ibadah jadi harus diniatkan ketika E, melakukan ibadah-ibadah yang amal-amal e, soleh ya yang mubah bisa bernilai ibadah kalau diniatkan untuk tawakal kepada Allah swt. Seperti orang ziarah kepada temannya gitu tadi kan kalau ziarahnya niatnya hubufillah karena mencintai karena Allah tidak ada kepentingan duniawi ya ini ketika berziarah itu dinilai ibadah ya itu nilai ibadah maka e, ada hadisnya yang panjang mengenai orang yang e, pananya orang yang berziarah kepada temannya maka dia apa dicatat sebagai ibadah ketika perjalanannya ya, menuju rumahnya. Nah, intinya seluruh amal seorang hamba ya amal solehnya dalam kehidupannya apabila diniatkan untuk taqarrub kepada Allah maka akan menjadi sebuah ibadah baginya Yang ketiga <tuh> Ya, al, an al ibra, an al ibra bil amal, khawatimu. Bahasanya amal-amal yang dianggap itu adalah amal yang terakhir. Ya, amal-amal yang dianggap oleh Allah, ya, itu amal penutupnya, amal penutup itu yang dianggap, maksudnya itu yang dianggap adalah ketika amal penutup hidupnya, penutup hidupnya, ketika ditutup dalam amal soleh. Ya dia dicatat sebagai orang solehin Meskipun sebelumnya beramal apapun Tapi ini jarang Kadang orang akan diwafatkan Sesuai dengan kehidupannya Sehari-hari kata Ibu menjelaskan Orang yang diwafatkan Sesuai dengan kebiasaannya Sehari-hari Dan ini secara umum Ada yang lain Yaitu rahmat dari Allah Sebab semacam hidupnya Maksiat dikerjakan, ini kerjakan. Tapi kadang yang ketika di akhir hayatnya dia tobat, sebenarnya ketika mengerjakannya itu tidak ada kenikmatan, ada kehampaan dia. Ketika mengerjakan minum khamr atau berzina atau juga mencuri itu dalam hatinya tidak ada ketenangan. Maka ketika di akhir hayatnya Allah berhidayah, tobat, kemudian dia beramal soleh, kemudian meninggal dunia. Ani nah, ini orang ini sebenarnya dalam hatinya ada kebaikan beda kalau secara umumnya orang menikmatinya malah bangga dengan maksudnya nah dia ditutup dengan itu itu kebanyakan katanya nukaim dalam uh, kisahnya apa uh, apa orang-orang yang sartul maut ya dalam sebuah buku teks kecil uh, dijelaskan ada orang yang kebiasaannya minum khamar hmm. ulubila sebagai pelajaran bagi kita ada minum khamar begitu ditalakim ketika sartul maut baca kulailah inallah kulailah malah dia tidak mau mengikutinya dan dia hanya mengatakan Coba tuangkan anggur ini dan itu Tuangkan minuman ini dan itu Akhirnya meninggal dunia Jadi dia dicabut nyawa Dalam keadaan kebiasaannya dia minum khamar Disebut ketika ada hayatnya Tuangkan anggur ini Tuangkan itu minuman itu Akhirnya meninggal Tidak mau mengikuti ajakan seorang Atau ya, talqin seseorang Ada yang kebiasaannya dia Sibuk dengan dunia Dia mengukur kain Tukang kain Ukur kini sekian, ukur sekian, ukur sekian Begitu ditakir kata Ibu Bapak, Maka Yang diucapkan Oh ini kain ini panjang sekian meter Oh ini kain ini sekian meter Ada menyebut kain-kain terus Akhirnya ditutup dengan kata-kata itu Ini sual yang Tadi juga pasti sual khatima maksiat Jadi jangan terlalu dengan dunia ini pak Kalau fokus di pekerjaan Jadi ya pekerjaan di, di tempat kerja Ketika di masjid sudah ditunda di rumah juga jangan terus takutnya ditutup ingatnya kerja <laughs> ya kalau ini jadi apa namanya jangan terlalu oh, dijadikan ini pikiran ya maksudnya ya harus dipikirkan ya tapi jangan terlalu fokusnya ya, sampai bawa ke masjid bawa ke rumah ya nah, jadi takut seperti itu ada orang yang suka <coughs> catur shattranji bahasa Arab ya. ya sering main catur tiap hari catur Nabiﷺ ya jadi ketika dia diingatkan sekatul mawad dia malah bilang Skak, skak gitu katanya meninggal dunia betul betul kata nukaim dulu udah ada catur kan ada ulama sebagian yang Mengharamkan catur sebagian mata makruh intinya perbuatan yang melarangkan jadi nahu jadi seorang itu ya dianggap yang dianggap apa dari amal itu yang terakhir makanya minta Allahumma ini Allahumma inna asaluka apa namanya wasner khodimah kesudahan yang baik ketika beramal soleh ini bisa belilah ketika sholat ketika sujud ketika sedekah ketika berpuasa dalam sebuah hadis kan ketika Allah menginginkan seorang hamba kebaikan ya. maka dalam sebuah hadis maka Allah akan menyibukkannya dengan amal soleh dan akhirnya ditutup dengan amal sholah itu ada orang yang ditutup ketika dia berpuasa maka dia termasuk orang sholihin ya, husnul khatimah ada orang yang ditutup ketika dia sholat maka itu adalah al-sholihin husnul khatimah ada orang yang ditutup ketika jihad dan semacamnya ya. ya, yang keempat bahwasanya ikhlas kesimpulan dari ayatnya faidah dari ayat yang Agung ikhlas lillahi syurba syaratul bil qabul amal Bahasanya ikhlas ya, mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah ini termasuk syarat diterimanya amal ibadah ya jelas ini syarat uh, amal ibadah itu adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa taala ya. itu syarat yang pertama syarat kedua al mutabaah mengikuti contoh nabi sallallahu alaihi wasallam Kaitan ayat dengan bab, ya ayat ini dengan bab, maksudnya kaitannya di mana ayat yang mulia ini menunjukkan dalam ayat ini tunjukkan bahwasanya sembelihan tidak sah, tidak sah kecuali untuk Allah subhanahu wa taala. Maka ya kalau untuk Allah itu sebuah ibadah. Jadi sebuah ibadah. Tatkala wasur ibadah dibuat, maka tatkala memalingkan ibadah untuk selain Allah, hukumnya syirik. Ya. Jadi sesembelihan itu tidak sah kecuali untuk Allah swt. Alhamdulillah. Maka tatkala ditujukan untuk Allah, maka menjadi sebuah ibadah. Apabila, di, apabila ibadah tersebut dibalikan untuk selain Allah, hukumnya syirik. Ya, syirik ketika menyembelih untuk e, berhala ditujuannya untuk kuburan, untuk e, jin, untuk persembahan kepada e, malaikat ataupun para nabi sudah meninggal ini hukumnya syirik meskipun dengan menyebut nama Allah. Baik itu hukumnya syirik, yang kedua sembelihannya menjadi haram, menjadi haram. Kemudian ada apa namanya ada catatan, kalau sembelihan itu menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, itu tujuannya bukan takkorup, tetapi tujuannya ya, tetapi untuk tadi me menghidangkan, menjamu tamu, baik tamunya istimewa ataupun ya tamu teman-teman biasa, atau tamu ada emir, ya tujuannya bukan untuk mengagungkan emir atau takwir kepada Amir tapi untuk menjamunya karena tamu yang istimewa atau seorang sholihin datang sembelih sembelihan dengan menyebut nama Allah tapi tujuannya untuk jamuan ini masuk ke dalam hukum mubah Ja'izun dengan syarat menyebut nama Allah ketika sembelihan nah ini jadi kadang -kadang ada pertanyaan gimana kalau sembelihan itu ya untuk acara katakan untuk walimah gitu ya. pindah rumah, punya rumah baru atau yang lainnya. Kalau akikah itu taqarrub di sini. Akikah di samping untuk e, jamuan makan, tapi sembelihannya itu adalah taqarrub kepada Allah. Karena ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Akikah itu selain ya ingin oh karena apa e, mendapat gaji e, naik ya. Bernadar, ya, kalau dia bernadar lain itu menjadi ibadah takkorup. Ya. Kalau dia hanya ingin apa menjamu teman-teman dengan sembelihannya itu masuk ke dalam mubah atau jain sukmunya. Ya. Kemudian di sini yang berikutnya ayat tentang e, perintah menyembelih sembelihan itu untuk Allah swt dalam masalah takkorup ibadah surat Al Kahf ayat 2 ini jelas falseli liropi kawan har surat Al-Kautsar ayat dua falseli maka dirikanlah solat liropi kawan har dan berkurbanlah karena untuk robmu. ahlu Tafsir berbeda pendapat dalam masalah ini tapi maknanya sama. Falseli katanya dirikanlah solat solat umum solat fardhu solat wajib solat fardhu solat sunnah itu untuk Allah Subhanahu Wataala. Ada yang mengatakan Fosli di sini solat idul adha. Ada yang menafsirkan kata Fosli maka dikarenakan solat solat apa idul adha maka dengan ayat inilah pendapat sebelu lama solat id itu wajib. Karena perintah hukum asal perintah itu wajib selama tidak ada dalil yang memalingkannya pada sunnah. Maka Abu Hanifah mengatakan solat id itu wajib dikuatkan oleh ibadahnya sila islam, islam ibadahnya jadi pasal di sini tafsirannya sholat idul adha karena rontutannya yang yang setelahnya one half pasal ilir robika one dan berkurbanlah karena e, karena untuk rokmu ini kurban nah, hanya sholat dulu Kemudian kurban Karena ayatnya juga menyuruh sholat dulu Baru kurban Jadi barang siapa yang berkurban sebelum sholat Tidak sah kurbannya Dianggap sholat Maka harus diulang lagi Kurbannya setelah sholat Kalau kurban itu Wajib harus setelah sholat Kalau zakat fitrah zakat fitrah Sebelum sholat Barang siapa menerikan zakat fitrah Sebelum sholat Maka dianggap zakat barang siapa zakatnya sesudah sholat maka tidak dianggap zakat sedekah. Ya, kalau sembelihan, kebalikannya sesudah sholat harus menyembelih sembelihan dianggap itu kurban karena ayatnya disuruh sholat kemudian sembelihan. Ya, jadi sholat di sini seluruh sholat lima waktu harus ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ya. Uh, wanhar ini sembelihan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wanhar? Kenapa di sini uh, diletakkan atau ditunjukkan dengan kata wanhar? Sedangkan wanhar itu hanya sembelihan untuk unta namanya na an nahruh. Kalau sembelihan selain unta namanya adabhu. Beda, Pak ya. Kenapa tidak Wadabhu misalkan, wadabih? Tetapi walhal sembelihan. Ya, ini sembelihan untuk unta. Alasannya karena yang paling afdal sembelihan kurban itu adalah unta. Yang paling afdal sembelihan itu adalah unta kata para ulama. Ini bagi sebagian ulama dengan ayat ini tapi sebagian lain mengatakan tidak kurban itu yang afdal adalah kambing kambing yang besar gemuk bertanduk karena nabi berkurban dengan dua kambing yang warna putih ya dan bertanduk tetapi jumhur ulama mengatakan yang paling mahal dan paling banyak dagingnya itu paling afdal. Maka ditunjuklah unta. Unta paling mahal, lagi unta yang yang ada harganya, ayo yang, yang unta merah gitu ya. Seharga Land Cruiser mungkin. Mahal sekali di Arab juga. Dan dagingnya juga banyak, lebih banyak dari sapi. Makanya ditunjukkan oleh hadis tentang keutamaan salat Jumat Siapa yang pertama kali datang menghadiri salat Jumat di awal waktu maka seperti berkorban dengan unta. Berarti ini menunjukkan paling utama siapa yang datang setelahnya maka dia berkorban seolah-olah dengan berkorban dengan sapi. Terus setelahnya kambing, setelahnya ayam, setelahnya telur. Ya, nah, ini sampai telur. Nah, setelah itu yang terakhir kira-kira apa, apa? Ya, yang terakhir tidak Mempersembahkan apa-apa ya, Maka diusahakan untuk datang lebih awal seperti berkorban dengan seekor unta ya, kita bisa berkorban tiap Jumat ternyata, Pak ya. Kalau betul-betul eh, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa dengan lafaz wanhar? Karena sembelihan eh, yang paling aktor itu dengan e, menyembeli unta karena naharuh itu khusus untuk unta kenapa beda pak pernah lihat sembelihannya unta pernah lihat pak unta disembeli <g fight to work> di internet dilihat kalau enggak ke sembelihan kalau ada buhuh sembelihan sembelihan biasa itu itu maklum ya di pas lehernya <coughs> dibaringkan tapi kalau unta itu bukan pas lehernya, tapi di bawahnya karena panjang jadi di bawah sini. Jadi di sebelahnya ketika berdiri nggak bisa dirubuhkan atau ketika dia berderung ya apa namanya e, menderung menduduk ketika duduk ketika duduk ini nggak bisa nggak di, bisa di, dibaringkan karena bisa ngamuk ya. Tapi yang sudah ahli ketika Rasul saw di zamannya itu untagnya lagi duduk ah eh, lagi berdiri semua, kemudian di, di di di apa disabet ya di, apa namanya dipotong ininya pas uh, bawah lehernya potong satu-satu terus sampai-sampai tumbang ya bisa dilihat di YouTube ada caranya belihnya jadi dibeset saja gitu set ya mungkin uh, keluar darah sudah dia akhirnya robo sendiri beda robo ya hilang uh, nyawanya kemudian baru di di kuliti beda dengan sembelihan Hewan yang lain harus dirobohkan, sapi, e, kambing, ya. kemudian disembeli pas lehernya. Jadi ada perbedaan katanya anharu ditotok pas di bawah lehernya. Ya. ya kemudian penjelasan ayat ini, Falsal lil robi kawan hal, ya, apa namanya, dirikanlah sholat dan berkurbanlah karena Allah, karena Tuhanmu Allah subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahuwataala memerintahkan Nabi-Nya yang agung Muhammad SAW supaya apa di ayat supaya menggabungkan dua jenis ibadah ini, iaitu ya, ibadat sholat dan ibadah kurban, menggabungkan dua ibadah itu dilakukan, iaitu ya, digabungkan ini maksudnya dilakukan dua-duanya baik bersamaan ketika Idul Adha ataupun di luar itu karena dua ibadah ini mengandung apa keutamaan atau mengandung suatu peribadatan yang agung ya, Di antaranya ketawaduan kepada Allah ketundukan tunduk totalitas kepada Allah Subhanahu Wataala menghinakan diri kepada Allah Subhanahu Wataala ya menghinakan diri kepada Allah Subhanahu Wataala dengan sholat dengan Kurban itu menunjukkan ketawaduan kepada Allah, tawaldu rendah perendahkan diri kepada Allah, ya dan seekor <tuh> dan menganggap dirinya itu butuh kepada Allah swt, menghinakan diri kepada Allah dan butuh kepada Allah swt, dan juga disertai dengan husnul zon, itu berprasangka baik kepada Allah swt, ya dan ketika melakukannya dengan niat takarub kepadanya dengan melakukan dua ibadah itu itu bentuk takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu dengan sholat dan sembelihan dan dua ibadah itu adalah seagung-agungnya bentuk ibadah badaniyah dan ibadah mariah jadi kenapa disebutkan sholat dan sembelihan, karena dua ibadah itu ibadah yang agung kalau sholat ibadah badaniyah Ibadah badaniyah yang agung sholat Kalau ibadah maliyah yang agung Itu adalah sembelihan kurban Tapi ini ada ada pendapat lain Tidak, yang paling agung zakat Katanya ya Yang paling agung zakat baru kurban Tapi ada sebagian ya, Ulama yang tulis ini adalah Berkurban ini ibadah maliyah Ibadah harta yang agung Setelah sholat setelah sholat. Ya. Ya, kalau zakat itu adalah kewajiban yang memang harus ditunaikan eh, untuk apa namanya me melepaskan tanggung jawab. Tapi kalau kurban ini ini justru kadang berat hati itu ya berat untuk mengeluarkannya. Maka ketika orang mengelu mengeluarkan harta untuk kurban maka ini bentuk Korup yang sangat besar Allah Karena sampai mengorbankan Perasaan gitu Sampai dia mengorbankan Atau sampai menghilangkan kebahilan dalam dirinya Mencabut kebahilan Mengorbankan perasaannya Karena orang itu Fitrahnya Dia cinta harta Susah untuk mengeluarkan harta Tapi tak ada dia memberi sembelihan Ditujukan untuk Allah ya Ini ibadah agung ibadah agung jadi me, mengorbankan perasaannya untuk berkorban kepada Allah Subhanahu ya, Watah. Intinya sesuatu yang berat, yang berat. Ya ketika orang harus apalagi mengeluarkan kurbanya bentuk sapi, ya, maka semakin mahal kurban itu semakin mahal, apa, semakin besar pahalanya tergantung apa namanya nilai daripada Kurbannya Semakin mahal, semakin bagus, makin besar, maka pahalanya juga demikian. Tapi tak kalah beli kurban seadanya ya ya, se, ya penti kurban, maka nilainya segitu. Nah, kalau kita mampu, maka beli hewan kurban yang paling mahal, paling bagus, ya paling gemuk, bedanya, ya. maka nilai pahalanya demikian juga. Ya demikian. Uh, misalkan uh, sapi yang paling tumbuh gitu ya tidak yang hanya murah kalau memang mampu tapi kalau tidak mampu bisanya iuran iuran ya cari yang sedang sedang nih ya. jangan terlalu murah juga gitu ya cari yang paling itu paling yang istimewa ya sapi uh, ini bahwa ini di sini penjelasan atau faidah dari uh, ayat yang agung wajibnya bertakaroh kepada Allah dengan sholat di pertama wajib bertakorup kepada Allah dengan sholat. Jadi kalau ingin mendekatkan diri pada Allah segera dekatnya dengan sholat, memperbanyak ibadah sholat di samping sholat falah berjamaah juga sholat sunnah. Semakin orang banyak sholatnya, semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ya, taala. Semakin dekat kepada Allah dan semakin derajatnya tinggi di Allah subhanahu wa taala. Sudah kita bahas dalam utama sholat. Yang kedua wajibnya bertakorup kepada Allah dengan dengan sembelihan dengan menyembeli sembelihan ya dan e, dan tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah jadi orang bertakaruf kepada Allah dengan menyembeli sembelihan ini ibadah yang agung ya. dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah semuanya kemudian e, kaitan ayat dengan bab apa fosolilirobikawalhal ini kaitannya di mana ayat ini surat al-Kautsar ayat itu ayat dua menunjukkan bahwasannya bertakaruf kepada Allah dengan sembelihan, ya itu tidak sah kecuali ditujukan untuk Allah, ya untuk Allah subhanahu wa taala. Ya tadi di ucapan Bismillah juga ditujukan untuk Allah. Maka itulah bentuk ibadah. Saat kala menyembelih sembelihan untuk Allah ini bentuk ibadah. Kalau dipalingkan ibadah itu untuk selain Allah maka hukumnya syirik kalau dipalikan ibadah kurban ini untuk selain Allah, tujuannya maka jatuh ke dalam syirik syirik apa? syirikul akbar jadi memalingkan sembelihan kurban untuk selain Allah, bukan syirik kecil lagi, jatuh syirik akbar, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam dan mengekalkan pelakunya ketika e, meninggal dunia di dalam neraka selama lamanya kecuali kalau bertobat sebelum meninggal dunia. Ya, ee, ada catatan di sini ada ya, diriwayatkan dari Ali bin Abi Tholib katanya dalam sebuah tafsir kata An Nahrul ini ditafsirkan mengangkat kedua tangan. Ada sebuah riwayat ini hadis munkar. Layasih tidak, tidak sah, tidak sah, tidak sahih. Disandarkan kepada alim nabi. Talib. Kalau mendapati dalam sebuah buku tafsir menafsirkan An nahru nahar ini, al salih, romi ditafsirkan mengangkat tangan ketika berdoa, ini munkar. Kata ini hadis riwayat dari uh, asar dari alim itu munkar. Ya. ya, doib munkar itu doib sekali tidak sah ini tambahan dari uh, penjelasan. Itu dua ayat yang menunjukkan tadi surat Al-A'raf 162 13 dan Al-Kautsar ayat 2 itu dua ayat menunjukkan tentang penyembelihan, makna menyembelih sekalian itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dipalingkan untuk selain Allah jatuh ke dalam syirkul akbar, syirik akbar. Ya. Sedangkan hadis Berikutnya ada yang eh, dari Nabi sallallahu alaihi yang menunjukkan menyembeli sembelihan untuk selain Allah itu jatuh ke dalam kesyirikan dan dosa yang paling besar. Hadis ada di sana dari Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu Ali bin Abi Thalib. Ya, ya Adhi bin Abi Thalib, kuniahnya Abdul Hasan. Salah satu khalafah Rosidin, ya, anak daripada paman Nabi saw. Ya. E, berkata hadis ini Rasulullah saw. Berkata hadis ini Rasul saw. Menyampaikan kepadaku empat perkara. Empat perkara. Apa yang pertama? La a'nallahu mandzabah diqorilah. Pertama, Allah subhanahuwataala melaknat siapa saja yang menyembelih sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Allah melaknat seseorang yang menyembelih sembelihan untuk selain Allah. Itu ditujukan takarrub untuk selain Allah meskipun menyebut nama Allah. Ini Allah melaknat. Jadi, laknat ini artinya apa arti laknat? At-du wal ibad min rahmatillah. Arti laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijauhkan dan diusir maksudnya tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ya, taala. ditolak maksudnya ditolak dan dijauhkan dari rahmat Allah itu namanya laknat. Ya. Kalau laknat dari makhluk itu doa keburukan atau asabu as itu adalah celaan kalau makhluk itu. Ya kesimpulan laknat itu kesimpulan itu Mendoakan keburukan Atau mencelahnya Tapi kalau laknat dari Allah artinya Ditolak dan dijauhkan dari rahmat Allah Orang udah sudah dilaknat oleh Allah Tidak ada kebaikan Seperti Allah melaknat Perempuan yang menyerupai laki-laki Dan laki-laki yang menyerupai Perempuan Sudah itu tidak ada rahmat dari Allah Ya Perempuan yang tomboy Perempuan jadi laki-laki Baik itu penampilan Baik itu E, tingkah laku baik itu juga dibuat-buat dia ya, e, pekerjaannya menjadi seperti laki-laki ya baik dia rambutnya dipendekin pakai celana jeans jalannya jalan tomboy mau seperti laki-laki maka laknat turun kepadanya dijauhkan rahmat Allah Allah enggak menyayanginya laki-laki menyebut perempuan benceng baik perkataannya baik pakai aksesorisnya, pakaiannya, penampilannya ya. seperti perempuan atau apabila ini dilaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ataupun pura-pura itu enggak boleh juga pura-pura ya. Jadi peran gitu enggak boleh ya. Jadi bencok ibrat itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Nah, ini arti laknat ya. Jadi ditunjukkan oleh hadis ini yang seseorang menyembeli-belihan untuk selain Allah mendapat laknat dari Allah jatuh ke dalam syirkul akbar. Yang kedua siapa? Yang dilaknat oleh Allah, la'an Allah man la'ana walidayhi dalam hadis ini. Iya. Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya di sini. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Laknat, melaknat kedua orang tuu mencelaknya, mencacinya. Mendoakan keburukan orang tuanya Ada orang sampai kayak gitu Ada sebagian tapi jarang ya Kebangetan Tapi ada yang bagian kedua Dia tidak mencela orang tuanya Tapi dia mencela orang tua orang lain Dia mencela orang tua orang lain Maksudnya dia mencela seorang sudah tua Atau mencela bapaknya orang lain Ketika dicela Bapaknya dia gak enak sakit hati Kemudian dia balik mencela Mencela bapaknya Jadi seolah-olah dia yang mencela bapaknya sendiri apa ya yang kedua dia mencela bapak tapi dia mencela bapak orang lain misalkan pada temannya, eh pula bapak kamu itu pelit, bapak kamu itu bakhil atau bapak kamu itu uh, ya fisiknya misalkan di, dicela kemudian orang itu sakit hati dia balik mencela ayahnya bapaknya maka seolah-olah dia itu mencela bapaknya sendiri nah ini banyak yang terjadi dia menolak-olak bapak orang lain enggak, ya dia tidak terima Cakit hati ia membali kemur orang-orang bapaknya dia. Ya, dosa itu seperti dia mencela bapaknya sendiri, ta'ud Maka Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Laknat di sini mencelanya, mencaci maki nya atau mendoakan keburukan bagi orang tuanya. Ya. Pokoknya e, sifat durhaka. Kebangetan ada orang sampai mendoakan keburukan orang tua atau sampai mencaci maki orang tua berkata uf saja hukumnya haram berkata uf ah kalau kita itu itu dua kata bagaimana kalau wah oh, ya, ayah gini ini ini terus sampai cacimaki seperti ke anak kecil naudzubillah ya sampai memukul naudzubillah ini lebih dosa besar lagi kata-kata uf ini sudah haram dosa besar uf aja sudah dosa besar nah, kadang -kadang, ah ayah atau ah abi ah itu hati-hati ya Ya kalau memang sarat, dim saja ya dan kita bisa berkata dengan lembut kalau memang itu harus diluruskan. Ini bahaya ini melaknat kedua orang tuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wataala dijawabkan oleh ya Rabbat Allah. Makanya dosa dosa yang disegerakan hukumannya itu itu ada dua kata para ulama, dosa durhaka ke orang tua, dosa zolim pada seseorang, zolim pada seseorang bisa disegerakan hukumannya di dunia. Kalau ditangguhkan lebih apa? Lebih sadid lagi. Ya bukan berarti terlepas dari hukuman akhirat. Dia ya, menjadi mendapatkan siksaan double jadi dunia jadi dan tadi akhirat. Lihat orang-orang yang durhaka pada orang tua. Ya, itu ditimpakan ketika di dunia, penderitaannya macam-macam banyak kayak kisah-kisah yang diberikan dari dulu sampai sekarang, ya. Di Jazirah Arab sampai di negeri kita. Ya, apalagi orang tuanya sampai mendoakan, ya, Kisahnya jurai, jurai hanya dia tidak nurhaka dia karena ketika sholat sholat sunnah, nah dia kurang fakih gitu ya, kurang paham ketika orang ibunya manggil jurai gitu, dia lagi sholat, apakah ini sholat, apakah ibu harusnya kalau sholat sunnah dibatalkan, dia ibunya, kalau sholat wajib tentu dia dipercepat saja. Tapi dia memilih sholat, maka ibunya memanggil tiga kali dan akhirnya mendoakan semoga engkau apa jangan dulu meninggal sampai melihat wajah pelacur. Nah, itu doanya sampai di sana. Tapi kalau doanya jangan kau meninggal dunia sampai berhubungan badan dengan pelacur buat bisa terjadi. Tapi hanya jangan apa meninggal dunia sampai kamu melihat wajahnya pelacur. Apa jurai ini itu orang sholat di zaman Bani Israel. Maka ketika dia hmm, sebelum meninggal dunia, apa? Ada seorang pelacur pernah dengar kisahnya, Jureidin. Itu Jureid itu salah satu bayi yang bisa berbicara. Karena ada empat bayi yang bisa bicara ketika di dunia, bayi pasti di buahnya tapi bisa bicara dengan lantang. Di antaranya kisahnya Jureidin. Jadi ketika ini kisahnya ibunya sudah meninggal. Kemudian Jureid beribadah di tempat ibadahnya. Kemudian dia uh, tidak uh, apa namanya tidak terpengaruh oleh godaan godaan sekitarnya atau uh, dunia. Suatu saat ada orang yang mengatakan beberapa pelacur, ringkasnya, coba ganggu Jureh supaya turun dari tempat ibadahnya. Uh, ganggu, cari pelacur yang sangat cantik. Kemudian dia datang dan memanggil, manggil Jureh, Jureh turun katanya. Kemudian dia lagi ibadah tidak mau menghampiri pelacur itu. Tapi si pelacur ini sudah dikasih uang imbalan dan dia malu kalau pulang tidak berhasil mengganggu Juret. Akhirnya apa? Mengganggu di sini memfitnah Juret. Akhirnya di dekat tempat ibadah Juret itu ada penggembala. Maka pelacur itu berhubungan badan dengan penggembala sampai dia hamil. Nah, juret tidak tergoda dengan pelacur itu. Akhirnya pelacur berhubungan badan dengan penggembala dan hamil. Ketika hamil, maka di di, apa, disebarkan kepada orang-orang ini hasil jurai jurai itu bohong dia ibadah itu bohong tapi dia tergoda olehku hanya berubah-ubah denganku dan ini bayinya kisahnya demikian nah itu kan pelacur ya ketika-ketika itu orang-orang datang kemudian menghancurkan tempat ibadahnya tidak tabayun menghancurkan tempat ibadah jurai jurai dipukulin dipukulin dipukulin ya, mau sampai mau dibunuh kata jurai tunggu dulu ada apa ini kamu berbohong kamu pura-pura soleh kamu ibadah Ternyata itu pelacur hamil oleh oleh kamu gitu kan ya, disebabkan oleh kamu. Oh eh, enggak kata jurat. Sebentar coba nanti bayinya dan e, tunggu sampai lahir nanti bayinya bawa kepada kepadaku bayinya itu. Nah ini kisahnya. Ketika lahir bayinya kemudian di diambil kemudian di dilihatin oleh jurat kemudian oleh jurat jurat sholat dulu doa rokaat dulu doa. kemudian si perut bayi itu ditusuk maksudnya dua apa namanya? Dipegang sama jari-jarinya Kemudian disuruh berkata Siapa bapak kamu Siapa bapak Maka si bayi itu tiba-tiba berkata Bapakku adalah pengembala kambing itu Akhirnya kaget semuanya Ternyata juret adalah Soleh betul-betul Soleh tidak berbohong Dan diminta dibuatin tempat ibadah dari emas Ya juret menolaknya Tidak perlu Tapi bangunkan seperti semula Ini kisah juret Pokoknya intinya apa dari kisah itu doa orang tua itu mustajab hati-hati ya bisa uh, didengar oleh Allah swt. Ya ini intinya Allah melaknat uh, seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga apa sini Allah la anallah man awa muhdisan dalam riwayat awi at muhdisan ya Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Kalau muhdasan itu kejahatan, kalau muh, muh atau muhdisin atau muhdasan ya, muhdasin itu e, dikasrah itu adalah pelaku bidah. Ah. Jadi ada dua makna ya, muhdasan di sini. Orang yang melindungi pelaku kejahatan atau orang yang melindungi pelaku kebidahan. Itu Allah melaknat. Allah melaknat orang yang melindungi e, seseorang yang berbuat jahat, maksiat atau melindungi pelaku bidah ah, itu dikasrah. Ini dilaknat Allah semena-mena. Yang terakhir la'an Allah man ghayyara manar al Allah melaknat siapa saja atau seseorang yang merubah patok-patok batasan tanah. Yang merubah batasan tanah ini dilaknat oleh Allah, ini dosa besar. Dalam sebuah hadis, siapa saja yang merubah patok-patok tanah, batasan tanah, maka Allah akan mengalungkan jadi pada hari kiamat tujuh lapis bumi, tujuh lapis bumi dikalungkan itu siksaannya. Jadi <tuh> hanya sejengkal digeser gitu kan, ya, digeser untuk kepentingannya maka ini jatuh ke dalam dosa besar. Dilaknat oleh Allah. Allah melaknat seorang yang merubah patok-patok batas tanah. Ini empat hal yang menunjukkan dosa besar ditunjukkan hari ini ya. Yang pertama Allah melaknat yang menyembelih sembelihan untuk selain Allah ini dosa besar Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya yang ketiga Allah melaknat orang yang membantu pelaku kejahatan atau ahlul bidah makanya orang membantu kebidahan ini jatuh dalam ini bantu kebidahan kebidahan ya memfasilitasinya jatuh pada laknat ini yang yang terakhir Allah melaknat seorang yang merubah patok-patok batasan tanah ada tafsirnya batasan tanah kata saya pak ada yang mengatakan itu tak rambu-rambu di jalan rambu-rambu di jalan itu dikatakan juga manarol al jadi rambu-rambu di jalan ini kan ada ditelitakan atau arah di jalan ini arahnya ke albur ini arah ke duhul ini dirubah nah, orang ini kena ini nah, dia itu karena tanda sen dia dirubah itu kena kafnat nggak boleh atau merubah rubah tanda-tanda jalan rambu-rambu itu juga enggak boleh itu karena mengakibatkan kecelakaan. Oh, misalkan di sini ada matok nah, dia hilangkan nah, Padahal matoknya ada orang kenceng gitu, akhirnya oh, kecelakaan ya. Atau misalkan yang lainnya, lah, kecepatan harusnya 100 dengan ditaruh di sana kecepatannya 150. Orang-orang oh, pada -orang ngebut ada kamera, mau kamera terus hidup. Akhirnya dia harus bayar. Nah, ini juga tanda lakna ya. Dan uh, yang lainnya. Jadi uh, hadis ini kita selesaikan akhirnya sebelum tutup. Apa uh, penjelasan secara umum, secara global tentang hadis ini? Mengabarkan kepada kita, sahabat yang mulia Ali bin Abi Tholib Rahtil Anbu, bahwasanya beliau mendengar Nabi SROH Alim Asalam melaknat ya, ya. Melaknat setiap orang yang menyembelih sembelihan Yang ditujukan untuk selain Allah SWT Dan juga Allah melaknat dan mengabarkan Beliau mengabarkan Allah melaknat bagi siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya Baik melaknat secara, secara sekaligus Atau disebabkan oleh dia tadi contohnya Dia melaknat temannya kemudian temannya melaknat bapaknya dan Allah melaknat juga dalam hadis ini tentang orang yang menolong atau melindungi pelaku maksiat. Pelaku maksiat ditolong dilindungi juga. Ada orang mencuri kemudian datang ke rumahnya, dia sembunyiin. Orang, orang nyari, enggak ada orang mencuri. Atau orang yang zina dilindungi. Orang yang zina Ya harus di ya ini diproses ya. Enggak boleh dilindungi, ditutupin. Jadi Allah melaknat orang yang menolong dan melindungi pelaku maksiat dan pelaku alau dan juga Allah melaknat seseorang yang merubah patok-patok bumi ya atau juga tanda-tanda raqruq yang ada di di bumi ya yang di jalan maksudnya ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ya, kesimpulannya dari ayat itu dari hadis tersebut maaf, faedah dari hadis yang Agung haramnya sembelihan yang ditujukan untuk selain Allah, diharam, haram dimakan, juga syirik perbuatannya, haram dimakan, syirik perbuatannya. Yang kedua, haramnya melaknat kedua orang tua, baik secara langsung melaknatnya atau karena sebab dia, karena sebab dia, ya. ini jelas. Yang ketiga, haramnya menolong pelaku maksiat atau ridho terhadap perbuatan maksiat dan bidah ini kena laknatnya ya kenapa sih harus peringatkan ini bidah ini bidah ini kita takut termasuk orang yang dilaknat oleh Allah dan takut menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa taala dengan kita melakukan kebidahan ya misalkan dia boleh-boleh sekarang mau lidah. termasuk bidah amalia kalau bisa menolak menolak jangan hadir kayak kita hadir baterindo Ya Kalau diutup berarti kena maksiatnya seluruhnya Jadi harus Menghindari eh, Apa namanya Acara maulidan Kayak rapid awal sekarang Orang-orang banyak maulidan Ujahnya singkat saja Begini ya, Maulidan Nabi itu siapa yang pertama kali Melakukan perayaannya Di zaman Nabi Nggak pernah Nabi melayakan Jaman bakar nggak pernah, jaman Umar nggak ada, Utsman nggak ada, Ali nggak ada, Muawiyah nggak ada, raja-rajanya setelahnya nggak ada, Abbasiah nggak ada, nggak e, ada. Yang ada ketika di jaman Fatimiyun, yaitu kelompok al Toh dari kelompok Ubadiyah, uh, Ubadih namanya itu. Dia termasuk sempalan dari Batiniah yang dicampur dengan Rafidhah, gabungan Syiah Rafidhah ada. Dengan batinnya, maka akhir Al-Quramitoh Dari Fatimiyah waktu itu Disebutkan rajanya siapa? Itu yang pertama kali mem Memperingati perayaan, mau ikuti siapa? Dari mulai generasi awal Tobi'in, sahabat-sahabat mulia Gak pernah, Imam Bukhari Gak pernah, Imam syafi'i gak pernah Imam Borek, Imam Amal pernah, Pak Imam Bang gak pernah Pak Orang-orang Soleh pernah Yang yang melakukan pertama kali Itu kelompok batiniyah Dari Siah Nah orang-orang yang hidupkan maulidah Ikuti mereka akhirnya Itu hujahnya mudah Karena enggak ada dari sedikit pun Riwayat para sahabat maulidah Ada dicari-cari oleh orang-orang Dari-dari cocok-cok-cok kan. Ini gali-gali cocok nah, Ini jadulinya pakai Padahal bukan itu maksudnya Pakai ayat, pakai hadis Kutamaan ini, cari hadis-hadis palsu mal Siapa yang merayakan Kelahiranku ini begini Enggak ada sedikit pun hadis soal Cari-cari kadang disebarkan di media dari mana kadang itu kan tentang e, keutamaan perayaan yang lainnya hati-hati jadi mudah sekali coba adakan dari datangkan dari Nabi pernah nggak Molidah Abu Bakar Umar Usman terus Muhammad Khori pernah Masabi pernah nggak nggak pernah kenapa kita lakukan yang melakukan siapa yaitu orang Syiah orang abadiniah dari Al Quran itu ya yang melakukan e, perayaan Ya jadi intinya kalau bisa menolak jangan e, apa, namanya, ikut campur dalam perayaan Maulid. Pelajaran Maulidan begini menyikapinya. Kalau orang mengapa me, me, namanya? Dia berceramah, dia berkhutbah. Ketika khutbah Jumat di bulan-bulan sekarang, dia menceritakan tentang siapa nabawiyah tentang kehidupan Nabi Sosalam. Ini boleh. Ini bukan termasuk perayaan. Tapi kalau dia berkumpul khusus seperti ini ya di hari-hari tertentu di malam tertentu untuk membacakan sirah nabi dengan tujuannya untuk mengenang kelahiran nabi nah jatuh ke dalam bidah bidah kan ada pengajian tuh malam ini datangin kemudian ya ini, ini tentang sirah rasul saja kisah ini tentang menyimak rasulna tapi munasabah atau kaitannya atau hubungannya dengan bulan sekarang itu jatuh pada bid'ah ini dilarang. Tapi kalau ketika khutbah Jumat karena ini kan khutbah disyariatkan, ya dia membahas tentang sirah Nabi karena bertepatan dengan bulan kelahiran Rasul. Bila boleh Enggak masalah. Tapi kalau acara khusus mualukurah begini, ada indauroh pengajian khusus untuk membacakan sirah Nabi, kenapa Enggak dikaji setiap minggu sirahnya? Kok pas bulan itu dikaji sirahnya ini? Jatuh dalam Tanpa lagi dengan makan-makan Tanpa lagi dengan doa-doa Jatuh ke dalam kebidaan ya, Hanya memba, membacakan sirah saja Berkumpul, ini perkara bidah Karena tidak pernah para sahabat melakukan Para ulama, tidak so, so, pernah Pas uh, bulan saudara berkumpul Membacakan sirah Nabi Kalau mau dikaji setiap, setiap bulan Setiap uh, minggu Sirah Nabi itu dikaji Nah, ini hati-hati ada yang demikian e, mengelabui ya. Kan? Kita anggapnya pengajian, tapi ternyata itu peringatan. E, haramnya ini yang, yang keempat ya, haramnya mengubah-ubah mengubah patok-patok bumi. Tanah ya. Karena ini termasuk mencuri tanah. Termasuk mencuri tanah ya. Kalau orang enggak bisa kalau mencuri tanah itu kan diambil itunya apa surat tanahnya tapi ini orang merubah ini dia dianggap mencuri tanah ya termasuk mencuri tanah seorang maka ini hukuman dosa besar ya ancaman azab yang kelima bolehnya di sini melaknat orang fasik secara umum bolehnya melaknat orang fasik secara umum tidak secara khusus ya semoga Allah melaknat orang-orang yang berzinah itu Ya itu secara umum Tapi kalau semoga Allah melaknat Sripulan Dia telah berzinah Ini hukumnya haram, gak boleh kita Melaknat muayyan Seseorang ditentukan Konis, laknat, gak boleh Haram, dosa kitanya Tapi kalau melaknat secara umum Semoga Allah melaknat orang winuhomer Nah itu umum, boleh Semoga Allah melaknat para penguasa yang golim Boleh Tapi ketika semua Allah melaknat Bapak Jokowi Ya gak boleh itu Dihususkan secara tanda atau melaknat juga misalkan uh, yang dianggap ini ya, diktator ini nggak boleh ya. uh, tapi kalau secara umum semoga Allah melaknat semua penguasa yang zalim pada rakyatnya umum kan boleh ya boleh demikian ya. uh, kaitan hadis dengan bab eh, di mana hadis ini yang agung menunjukkan haramnya sembelihan ditujukan untuk selain Allah Ya, karena sembelihan itu adalah bentuk ibadah. Tatkala memalingkan ibadah untuk selain Allah jatuh ke dalam syirkul akbar. Karena pengertian syirik itu kan asrafu asraful ibadah di ghairillah itu. Syirik itu memalingkan sebagian ibadah sirafu ba'dhu uh, ibadah di ghairillah. Sebagian ibadah untuk selain Allah jatuh ke dalam syirik. Seperti memalingkan uh, Uh, sembelihan atau selain Allah jatuh dalam syirik besar. Kita teguhkan sampai Dari uh, in ya. Allah, Ibu -Ibu ini hadis Allah alam so ah jika kita tidak tahu tidak tahu KFC McDonald itu bagaimana cara membelinya ya. haram atau tidak? Memakan ya, KFC, ya, daging ini, ya, ayam, ayam. Pengalaman yang berlaku terjadi koki di Indonesia mereka tinggal goreng tentunya. Kalau dia katanya dari pusatnya, disebutnya bukan di Indonesia. Ya, ya mengenai sembelian KFC di sini insyaAllah aman, ya, karena ya, pemerintahnya betul-betul memonitoring ya dari mulai ayamnya itu sampai mulai prosesnya. Kalau di sini insyaallah bismillah makanya halal. Nah, di sini tidak meragukan Bu ya, insyaallah. Cuman yang di Indonesia ya kita, kita ada campuran-campuran kalau memang datangnya bukan dari baladia, bukan dari penguasa wilamri jangan dipercaya. Karena ini urusan umum. Kembalikan kepada pemerintah yang tahu urusan restoran makanan. Hmm, jelas kalau udah Dapat lensi ya, nah udah dikasih ee, izin dan di, dikatakan halal oleh pemerintah, udah kita berosnuzan kepada pemerintah, misalkan kita tinggal makan tenang Bismillah dari mana? Nah ketika di Indonesia masalahnya, ya KFC, Indonesia atau ya. e, kalau memang dia juga sudah ada sertifikat dari MUI halal, ya kemudian sudah terdaftar pemerintah, ya prosesnya Kemudian Kita tidak dituntut Untuk dari mana ini ayamnya Ya untuk dimana Tidak tapi kita ucapin bispillah Ketika makan saja Kita husduzan insyaallah Ayam itu ya diproses dengan cara Halal insyaallah Apalagi sudah melalui proses MUI Ya ternyata KFC itu sudah, di, sudah, sudah MUI sudah ya, Terdaftar Sudah terdaftar halalnya eh, McDonald juga sama kalau memang jangan percaya hanya dari media ya kalau memang jelas pemerintah telah ini dan McDonald itu halal ya ininya prosesnya ya insyaallah eh, tidak mengapa itu sisi halal tapi sisi mudaratnya itu ya, ada misalkan ya kebanget apa namanya keseringan makan-makan kayak gini kan ya, ada enggak sehat nah sisi mudaratnya jadi, uh, jangan dibiasakan intinya. Ini dua sisi, dua sisi merusak kesehatan. Kedua merusak <tuh> merusak saku <tuh> <tuh> <tuh> karena mahal tiap hari biaya pendana, bu. <tuh> ya, anak-anak kasih biaya pendana. Satu sisi segi, segi kesehatan ya. Namanya masakan yang yang ini yang praktis ini bu. Ya. Ini ada mutu Tapi kalau kadang-kadang ya boleh ya, berhalangan apa apa. Tapi kalau setiap hari ini bisa berbahaya bagi kesehatan anak-anak kita, yang kitanya juga ya. Ya kalau orang-orang dulu, nenek-nenek kakek kita ya, nggak mengenal yang kayak gini, itu sehat, Alhamdulillah. Itu kan sebabnya ya, Cuman makan kan, e, apa namanya, cingkong, yang gini, ini, rebus, gitu ya, ombi, ya, makanya sehat. Jadi tubuhnya juga sehat sampai lupa putar, masih kuat. Beda dengan kita-kita yang ya, makanannya kayak begini ya, jadi insya Allah ibu Bismillah saja ketika harus tujuan kalau memang terdaftar di MUI dan sudah diproses pemerintahnya, insya Allah. niat ya itu jangan terpengaruh kasus di YouTube itu satu kasus satu kasus, kasus benarkan? -benar, Siapa tahu di mana itu terjadinya kan di luar negeri, gitu. jadi di mana ya di Indonesia juga gak semuanya begitu, mungkin itu ada yang ya nyeleneh aja itu Para, apa namanya karyawannya mungkinnya niat sembelih bukan buat akikah dan kurban itu apa apa apa nih apa harga apa hanya ada darinya niat sembelih buat akikah dan kurban itu bismillahirrahmanirrahim ayo bismillah bukan bismillahirrahmanirrahim Bu ya. kalau menyembelih tidak menyebut nama Allah ar-rahman ya dengan bismillah Allahu akbar itu kan uh, jadi tidak diteruskan bismillahirrahmanirrahim kok tidak karena itu lagi nyembelih tidak disebutin nama Allah penyayang dan pengasih jadi hanya mengucapkan nama Allah bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar itu sembelih iya jadi ketika diakekah dan kurban cukup niat dalam hati sudah nyampe insyaallah ya tidak perlu diucapkan juga Allah mengetahui atau ketika diucapkan disebutkan an fulan bin fulan ini untuk mua ya Allah ya lillahi ta'ala atau laka maka boleh disebutkan ketika yang tidak disebutkan juga Allah mengetahui ini kurban dari fulan ini akekah untuk anaknya fulan bin fulan ya langsung aja nanti bismillahirrahmanirrahim niat di dalam hati orang tuanya ya atau yang kurban memang kurban bagusnya disembelih <tuh> oleh sendiri kakek uh, akekah juga disembelih oleh ayahnya lebih aktor, kalau enggak diwakilkan dan dia menyaksikan penyembelihannya, kalau enggak diwakilkan dan dia menyaksikan sembelihannya. Ya. Jika sewaktu hidupnya suka mengaji, eh mengaji apa? Ya? Menyajikan, oh menyajikan sembelihan. Untuk orang yang meninggal sampai meninggal dunia orang itu apa bisa masuk neraka? Jika sewaktu hidupnya suka menyajikan sembelihan untuk orang yang yang yang meninggal dunia maksudnya bagaimana bu menyajikan sembilan untuk orang yang meninggal sampai meninggal dunia <tuh> e, orang itu apa dimasuk surga apa maksudnya ini sembilan untuk orang yang meninggal biasanya kan kalau ada hajatan kan lu beli apa buat orang meninggal itu Ustaz? oh orang iya iya e, jadi e, jadi ada adat kebiasaan kalau meninggal dunia ya, menyembelih sembelihan tujuannya untuk yang meninggal dunia. maksudnya bukan ditujukan kepada meninggal dunia, tapi mungkin pahalanya ya, buat orang meninggal dunia ini jatuh ke dalam bid'ah. Iya, jatuh ke dalam bid'ah karena tidak disyariatkan demikian. Disyariatkan demikian menyembelih setiap ada meninggal, menyembelih sembelihan. Ya Insya Allah ini apa namanya kalau tidak tahu ya, harus mengakuinya ya kalau dia udah tahu ya harus diberitahu ya sebelum meninggal dunia harus bertobat itu perkara yang menyalahi syariat ya Bagaimana caranya agar kegiatan mengundang makan teman dalam rangka ingin menguatkan Uluah sama Ummahat di lingkungan kita bisa diberi ibadah Al nah, cukup dengan niat saja. Iya di antaranya tujuannya ibu ya, tujuan mengundang teman itu harus dari awal itu dengan niat ibadah yaitu apa niatnya niatnya di antaranya adalah mendekatkan uh, apa namanya ukhuwah uh Islamiyah ya. kemudian juga supaya lebih mencintai karena Allah ya, lebih cinta lebih mendekatkan ukhuwah uh Islamiyahnya lebih apa e, mencintai karena Allah itu niatnya Ibu kemudian ditambah lagi ketika mengundang teman-teman ya di di, di di apa disuguhkan hidangan dan yang bagus yang layak ya disediakan tempat yang bagus ya tidak seadanya itu lebih lebih berharga lebih ber, nilai pahalanya lebih besar tatkala memberikan sesuatu yang terbaik buat Bukan sekadarnya ketika mengundang, ah, sekedar air saja, ah, sekedar makan enggak, ya semampunya kalau ada sediakan yang bagus-bagus ya makanannya, tempatnya disediakan, kemudian didekatkan kalau ada tamu itu seperti Nabi Ibrahim malaysaraf ketika menyuguhkan mak makanan kepada malaikat sudah bahas di sini belum ya. Jadi didekatkan kepada tamu, tidak tamu suruh ngambil itu adab dalam menjamu tamu khususnya kaum muslimin yang datang ke rumah kita si makanan itu didekatkan kepada dia jadi dia tidak disuruh untuk ngambil makanan apa disuruh untuk bangkit uh, ya justru yang namanya ya kalau ini perasmanan sudah ada kita mungkinnya tapi yang bagus itu didekatkan makanannya kepada tamu jadi tamu kadang malu kadang kadang susah untuk ngambilnya jadi yang punya rumah ini yang dia ya, inisiatif dekatkan makanannya. Kadang orang Arab itu lebih ininya. Iya. Ya sampai di ini makanannya gitu satu-satu. Ya, di itu memang begitu. Jadi kadang si tamu ya pertama dia ya mungkin malu, kedua tidak terbiasa di rumahnya e, jadi makanan itu didekatkan <coughs> kepada tamunya, tidak sampai dia mengambil jauh, Bapak ya. Kisah Nabi Ibrahim kalau enggak salah ketika dia Mau menyajikan adalah eh, anak lembu, anak sapi yang dibakar. Kemudian kalau mau menyajikan jangan ditanya kepada tamu mau dingin atau mau panas kayak di restoran ya mau dingin apa mau panas mau kopi apa teh, enggak pokoknya yang terbaik disuguhkan. Nabi Ibrahim enggak bertanya kepada malaikat tuh mau daging sapi apa daging kambing, enggak. Nabi Ibrahim diam-diam langsung pergi tanpa sepengetahuan tamunya, ya. Jadi dia pokoknya bukan kita tiba-tiba ada tamu pergi kok. Sana keluar ke restoran enggak udah disiapin di, di belakang. Tunggu sebentar, Pak, sediakan. Eh nah, kemudian ini adab ada adab menjamu itu. Kemudian disuguhkan dulu makanan pembuka. Seperti kisahnya Rasulullah ketika pertama kepada sahabat di malam hari disuguhkan daging kambing yang dibakar, tapi sebelumnya disuguhkan kurma kurma dengan susu. Nah, ini pembuka, tapi disuguhkan kurma dulu nunggu dulu kan? Kurma dengan susu. Nah, dengan bubar dengan bubar makan kurma minum susu sudah selesai baru disodorkan daging kambingnya. Baru makan. Nah, itu juga adat kata orang lama sebelum disajikan makanan yang berat disajikan yang ring ringan, buah-buahan, kue-kuehan. Bukan kebalik suruh makan terakhirnya kue. Kalau di kita di undangan ya, kuenya terakhir. Justru kue itu pertama kali ya, buah-buahan itu pertama kali. Kemudian baru yang beratnya terakhir. Hmm. Ya. Gimana Pak? Nah, itu ya kemudian ya, didekatkan makanannya ya dan tadi tanpa bertanya kepada si tamu mau apa gitu, mau bakso apa mau tahu enggak perlu tanya karena bukan restoran. Pokoknya ada suguhannya, mau dimakan mau enggak. Nah, ini Adam dalam menyinggung apa ini menyinggung ya. Jadi intinya tadi tujuan ibadahnya Bu, buahnya oh, lebih eh lebih dekat lebih kuat saling mencintai ini karena allah swt ya dan juga saling menasihati ketika bersama-sama saling menasihati dalam kebaikan maka itu bernilai ibadah ya. bernilai ibadah insyaallah ya sampai di sini cukup kan ada yang kalau ya? senggolan ibu-ibu gimana -ibu sih dibolehkan ibu-ibu perempuan Diboleh. nyembelin nyembelin ya. boleh nggak uh, Ibu-ibu boleh nyembeli, boleh asal bisa kisahnya siapa sahab Sahabiah, siapa lupa umum siapa Sahabiah itu kan, ya Rasulullah, aku menyembeli sembelihan sebelum sholat, karena Rasulullah uh, bilang, maka Rasul uh, ya apa, suruh menyembeli diulang lagi setelah sholat, dicari sembelian setelah sholat itu seorang perempuan, dia sembelih sendiri, ya orang Arab kuat gitu ya, sudah sendiri. sendiri. Kayak kambing itu sebenarnya disembelih sendiri itu bisa. Lebih lebih afdal nyembelihnya sendiri. Ya, enggak dipegangin. Jadi apa? Dipegang uh, kepalanya, kemudian diinjak ininya pas uh, perutnya. Kakinya dibiarkan karena itu darah supaya bergerak darahnya keluar. Terus dan Nabi menyembelih sendiri ketika menyembelih kambing. Dirobokkan diinjak ininya pas e, tubuhnya dengan kakinya nah, nggak terlalu keras maksudnya disuruh diem kemudian di disembeli itu wanita boleh menyembeli boleh kasarkan kalau bisa jadi ajarkan dan kuat dia untuk memegang kambingnya ya boleh tidak ada larangan asalkan tidak di depan umum dan tidak di depan e, ya nanti auratnya terbuka jadi keluarganya saja yang bisa melihatnya kalau dia mau Ya latihannya nyebeli ayam dulu Bu. <guluh> yang kecil Karena Kalau udah ayam terbiasa nanti pindah ke yang besar yaitu kambing ya. Kalau kambing bisa pindah ke sapi. <guluh> ya, sapi itu kan taj. Kalau udah bisa profesional. Iya. Ya ada ya kan ya. tadi eh, pertama kan mauin na nazar. Iya. Secara syariat tuh nazar itu Disunahkan atau Ya, maksudnya apa Keutamaan bernazar itu Iya Emang nazar itu sebuah ibadah Untuk Allah Tapi hukum nazar Berbeda-beda para ulama Berbeda ulama tentang hukum nazar Ada yang makruhkan Nazar itu makruh Ada sampai yang mengharamkan loh. Nazar itu mengharamkan untuk kita bernazar Tapi kalau nazar itu harus kepada Allah Tapi hukum Makruh ini gini, kalau yang pertahan makruh Karena nadar itu apa? Itu menitukkan apa namanya kebakilan, menumbuhkan bakhil dalam dirinya. Nah, itu maksudnya melahirkan kebakilan dalam. Kenapa? Karena dia, dia uh, tidak mau melakukan sesuatu ibadah kecuali harus dipenuhi kebutuhannya dulu. Oh, dia saya ingin puasa uh, tiga hari karena Allah. Nanti kalau saya sudah lulus, saya kan bakil. Mau puasa tapi ingin diberikan begitu lulus ada nah puasa. Maka ulama memakruhkan demikian untuk nadar. Yang kedua nanti membebani dia sesuatu yang dia tidak mampu sebenarnya. Berarti contohnya nanti kalau uh, lulus anak saya saya akan jemblis sapi, padahal belum ada uangnya. Nah begitu anak yang lulus ya nah, itu tanggung jawabnya harus gak ada uangnya, saya minjem minjem. Padahal jangan nadarnya sapi, nadarnya ayam saja cukup gitu ya. Nah, cukup ayam. Ya. Karena dia sangat karena saking bahagianya. Jadi membebani dia sesuatu ibadah yang sebenarnya tidak wajib bagi dia dan dia tidak mampu. Ya, ini menjadikan orang pelit dalam sebuah ibadah. Ini hukumnya makruh. Ini pertahanan memang pendapat Syaikh Utsaimin misalnya, ini jangan sering-sering bernazar, tapi kalau memang ingin bernazar, bernazar untuk Allah. Yang untuk selain Allah kalau itu perlu untuk bernada tapi jangan sering-sering untuk bernada karena hukumnya makro Jadi menumbuhkan bakhil pelit dalam seperti saya akan menyumbang yatim piatu nanti kalau istri saya sembuh. Jadi kalau istrinya sembuh baru dia nyumbang anak yatim. Jadi kalau istrinya enggak sembuh, enggak. Jadi enggak nyumbang, gitu kan. Jadi menumbuhkan padahal nyumbang saja nanti dia kesembuh dengan wasilah sedekah Insya Allah dia dengan jadi eh, diberi kesembuhan jangan nunggu sembuh baru uh, menyumbang anak yatim ya Allah alam itu hukum nadarnya berbeda-beda para ulama ya jadi yang yang ini yang pertengahan adalah makruh ya dibenci nah terus itu ya Alhamdulillah sudah alhamdulillah sembilan puluh Qurannya Subhanallah Alhamdulillah kita shalallahu alaihi wasallam